Bismillahirrahmanirrahim. Wassholatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sohbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin am ba'ad. Kita lanjutkan. Mohon maaf sebelumnya tadi terputus. Ya semoga ini lancar di sinyalnya yang bermasalah. Yang terakhir eh uh, Tolong untuk mikrofonnya teman-teman yang masih on, on ya. Ja, tadi uh, As-Syrih, Ta'ala, menyebutkan dalil syarih itu Ja, daakalnya al Dari Al-Qur'an dan Al-Hadith Dari Ijma, Fias, selain itu Kemudian, kita lanjutkan Qala As-Syrihu Hafidhullah Ta'ala Wabada Anfaru Wal Musonifu Rahimahullahu Ta'ala Min Ta'rifil Marta Batil Ula Min marotibil itroki arafa al martabata asaniyata, wahya zon. Setelah Musonif menjelaskan definisi, yaitu pada level pertama dari uh, tingkatan level pemahaman, yaitu ilmu ya. Kalau tingga, tingkatan pertama itu ala ilmu kan, itu Musonif telah menjelaskan, kemudian setelah itu Musonif menjelaskan apa itu zon. Tingkatan kedua adalah zon. Wa huwa alih timah lu aro jihu minih laini aw aksaro Yaitu kemungkinan yang terkuat dari dua kemungkinan atau kemungkinan yang banyak Kemungkinan terkuat dari dua kemungkinan atau beberapa kemungkinan Namanya Allah Wa lihtimah lu al marjuhu yusama al wahma Adapun kemungkinan yang tidak kuat dinamakan wahem. Wa'idat as-sawa al-amrani falamiyata rojah ahadhumah falalika huwasakku. Adapun jika uh, dua perkara tersebut posisinya sama, tidak ada yang kuat satu dengan yang lainnya, maka itu kondisi tersebut dinamakan syak. Ha daljat walu juwabihu marotibal itroki al-arba'ah. Dan jadwal ni, tabel ni, menjelaskan tingkatan pemahaman Yang jumlahnya ada 4 Tatatan kaki, fashaku wairu zonni indal usuliyina Shak menurut ulama usul fesu, itu berbeda dengan zon Sebaik yang telah kita, uh, baca. Ya tadi kan dibedakan antara udon uh, sama sak amal fukohu fakat yufariquna feinahuma wakadiyaj al yaj aluna huma mutarotifani. Adapun fukohu itu terkadang membedakan antara sak dengan udon, namun di kesempatan lain terkadang menyamakan. Faman shaka, beliau memberikan contoh Faman shaka fi naja ma'in Awa laba ala uzunihi Naja satuhu Fa innahu yukkamu bi ma'i fil halataini. Amalan al asl Amalan al asla ya. Kata beliau eh, Orang yang ragu-ragu Ragu-ragu Tentang eh, Najis dan tidaknya air Atau dia ada uzon biasanya air itu najis Maka itu tetap dihukumi Suci air tersebut Dalam dua keadaan tersebut Baik itu dia menyangka airnya adalah uh, Teti najis Atau ragu-ragu Baik dia itu ragu-ragu Ini najis atau enggak Atau dia punya prasangka kuat itu najis Tapi tetap dihukumi wah, Suci dalam keadaan ini Ini contoh yang mana Yang Uvarikuna atau ya e, mutarotivain. Oke, kalau dari sisi, dari sisi hukum ini sama ya mutarotiv mutaro antara syak sama uzon dari sisi hukum. Artinya e, dampak hukum dari syak terhadap najis sama dampak hukum dari uzon akan kenajisan air itu dihukumi sama, ya, tidak diamalkan keduanya ramangan ka mengamalkan hukum asal air adalah suci mensucikan. Nah, ini contoh ini eh menyamakan dari sisi hukumnya ya. Atap adapun e, dari sisi pengertiannya ya ini contoh ini ya pengertiannya ya beda karena di sini sak sak akanatiznya air sama uzon Artinya tetap ada definisi yang beda di situ, kan tapi hukumnya sama belum enggak mencontokan yang e, sama dari sisi definisi. Allah a'lam. Kita lihat di jadwalnya, di tabel. Lihat yang pertama martabah alula ya, tingkatan pertama ilmu itu 100%. Pengatuan yang 100% ya, yakin. Kemudian zon yang kedua 51 sampai 99. Jadi kalau separuh lebih, nah Itu namanya zon. 50 ke atas namanya zon. Sak itu 50 persen, 50 persen. Kemudian waham itu 1 persen sampai 49. Jadi di bawah di di bawah eh, bawah 50 persen namanya waham. Nah, kalau jahal itu kan bukan pemahaman, sehingga enggak dimasukkan dalam tingkatan sini. Karena jahal itu kan nol kan Sehingga enggak dimasukkan dalam marotibul al-idroq yang masuk maratuul idrak karena jahil itu apa? Ya, nol pemahaman. Kalau paham masih ada 1%. 1% saja ya, masih disebut apa? Ada pemahaman atau pengetahuan. Namanya waham. Ya paling minim. Kita lanjutkan. Ta'rifu ilmi usulul fikhi. Qala al-musannifu rahimahullahu taala, "Wa ilmu usulul fikhi" Turukuhu ja, uh, ala sabilil ijmali bakai fiyati bakai fiyatul istidlali biha Musanii r.a.w.t mengatakan ilmu usul fikir itu turuknya Turuk itu ya apa uh, Kaedah atau metode turuku kaedah atau metode Ala sabilil ijmali yaitu dalam bentuk global Kemudian pakai ya al-istidlal biya dan tata cara berdalil ya dengan e, metode-metode fikih tadi. Ya, turuk itu adalah e, ya saat dikatakan adillah fikih yang mujmal, adillah fikih, dalil-dalil fikih. Sebagian nanti disalahi. Ya bisa kita terjemahkan ya kaedah fikih atau metode fikih. Ya ada dua unsur ya penyusun dari ilmu fikih tadi dalil-dalil fikih eh dalilnya ya dalil fikih yang mujmal yang kedua tata cara apa berdalil dengan dalil-dalil tersebut. Tata cara uh, me menggunakan dalil. Yang Mujmal tersebut Unsur penyusunnya ada dua Di matan ini Ini menjelaskan uh, Definisi usul fikih dari apa Sisi lakob Dari sisi cabang ilmu Tersendiri yang independen Kalau sebelumnya Ini dari sisi apa? susunan perkata Kalau di matan sebelumnya Sudah kita bahas Usul fikih terdiri dari usul dan terdiri dari fikih Kalau ini Sisi lakobnya Kala asyarihu hafidhuallahu ta'ala taqaddama ta'rifu kalimati usulin wa kalimati al fikhi. Wal'ana sayuarifu al-musanifu rahimahullahu ta'ala usul al-fiqhi bi-aktibarihi isman. Lihadil al-ilmi asyarifi fabayyana anna usul al-fiqhi fikhi yashtamilu ala amroini. Setelah lewat definisi dari kata usul dan definisi kata fiqh. Nah sekarang Musonim ingin mendefinisikan uh, usul fikih Ditinjau dari cabang ilmu tersendiri, ya. cabang ilmu yang mulia yang yang tersendiri, lakop istilahnya, basa daripnya itu apa? Secara lakopi. Kemudian penulis menjelaskan bahasnya usul fikih itu memuat ya, dua unsur, memuat dua dua unsur al awalu turukul fikhi al ijma naat untuk turuk ya apa itu turuk ay fikhi al ijma liyatu dalil-dalil fikih yang global wadhalika ya. kamarifati annal ijma'a wal qiyasa huchatani syar'iyatani seperti mengetahui bahasanya ijma dan qiyasa adalah Keduanya hujah, yang syar'i. Ya, bukan hanya Al-Quran dan Al-Hadis. Fahadahuwa <tik> mil usuli. Dan ini adalah uh, tempat atau sasaran ya, perhatian dari ahli usul fikih. Amma ma'rifatul adilati attafsiliyati wa huwa muhimmatul fakihi. Adapun mengetahui dalil-dalil yang terperinci maka muhimmatun. Bahwa muhimmatul faqih. Ya, muhimah di sini wazifah. Wazifah tugas atau fungsi. Ini tugasnya faqih ya. Jadi di sini bedakan ya. Kalau usuli itu yang dibahas objeknya tadi dalil-dalil global. Ijma', kias Kalau faqih itu yang di apa bahas dalil-dalil tafsili. Dalil-dalil rinci ya. Dalil wajibnya sholat apa dalil haramnya zina apa nah itu fakih di situ. Tapi kalau usuli enggak bahas itu. Yang dibahas adalah amar ini adalah nanti amar konsekuensinya wajib atau sunnah atau enggak ada konsekuensi. Nahi nanti berefek apa? Nah, yang dibahas itu. Jadi ini tabang ilmu yang tersendiri ya fikih dengan usul fikih sehingga paruh lama dahulu kan ada yang dia mereka spesialis usul ada yang fukaha ya ada usuliun ada fukaha kalau jumlah sekarang jadikan satu semua kita belajar <shrie> itulah bedanya kita sama beliau beliau mereka aja sudah luar biasa seperti itu masih punya spesialisasi ya Kalau kita semua pelajari, nggak tahu itu berapa persen yang yang kita apa fahami secara kuat. Ya, tadi bedanya itu usuli sama fakih. Waḍdililu al ijmali la yata'alaku bimas alatin farriyatin. Dalil ijmal itu tidak ada hubungannya, tidak terkait dengan masalah tertentu far abang bihilal witlalil at tafsili berbeda dengan dalil tafsili. Nah, tadi kan dalil ijmal. Nah, itu enggak ada kaitannya dengan masalah-masalah eh, tertentu. Kasus-kasus fikih tertentu enggak ada terkait dengan itu. Nah, yang terkait yang yang dalil tafsili. Wal usuli wal usuliyu misalnya ja, maar zo is het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het Concept Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het ala mutupi Solavati al-khoms watahrimi zina pastihbabir ar Adapun hadapun fakih itu berdalil dengan ijma wajibnya sholat lima waktu dan haramnya zina dan sunahnya rawatib, sholat rawatib walaupun contoh ini kalau dikaitkan dengan definisi fikih yang telah kita pelajari memang apa Tidak sesuai Dalam artian Kalau perkaranya tidak butuh Ijtihad ya, Tidak masuk Pembahasan fikih ya, Fikih itu yang membutuhkan Ijtihad Ijtihad misalnya yang telah Disebutkan di pembahasan lewat Wajibnya niat di malam hari puasa wajib ya. Kemudian hukum Sholat witir dan seterusnya Tapi di sini hanya mencontohkan maksudnya kalau fakih itu e, menggunakan ijma ya sebagai dalil, sebagai dalil untuk e, wajibnya sholat lima waktu. Nah kalau usuli apa? Bukan menggunakan ijma, tapi memahami ijma, mengkonsep ijma seperti apa. Buanya ijma itu apa? E, hujah, syarat-syaratnya itu apa? Jenis-jenisnya apa? Fakih tinggal memakai saja. Kan? Ini sudah di, apa, digariskan oleh usuli. Fakih tinggal memakai. Tinggal di dipakai. Asani, K.I.V. yaitu al istidlal biha. K.I.V. yaitu istidlali biha. Bagaimana beristidlal dengan dalil-dalil uh, yang Ijmal tersebut. A.K.I.V. yaitu Kaifiyatustimbaati al-ahkami syar'iyyati minal adillah al-idmaliyah Yaitu bagaimana menentukan atau mengeluarkan hukum syar'i Dari dalil-dalil yang umum, yang global Ay kaifa nastati bin nasi idhaka aman au khasan mutlakon au muqayyadan Bagaimana maksudnya itu adalah kita berdalil dengan nas Bagaimana kita berdalil dengan nas, tata cara berdalil dengan nas jika bentuknya itu umum, 'am atau bentuknya khos, khusus atau mutlak, muqayyad? Wa idza ta'arada an-nasu al-mutawatir ma'al ahadi wa ayyuhuma yuqaddam? Dan jika secara zahir bertentangan antara nas dalil yang mutawatir dengan yang ahad ya misalnya hadis ahad dengan sesuatu yang mutawatir Al-Qur'an misalnya kan mutawatir. ini yang dikedepankan mana? Nanti pembahasannya di uh, ilmu usul fikih. Bagaimana yang tadi yaitu kaifiatul istidlal biha. Ya. Pembahasannya di situ. Suma yastadilu yusama, kemudian orang yang Berdalil ini ya yang beristimbat ini Yusama dinamakan al-mustafida, mustafid. Ini yang enggak ada di anu ya, enggak ada di matan mustafid. Wa huwa al-mujtaitu yaitu mustafid itu ya, mujtahid, al yang mujtahid allazi yang durufil adillati al-ijmaliyati. Yang melihat yang mentelaah dalil-dalil yang global, wastam bitu al-ahkama dan mengeluarkan hukum. Dari apa dalil dari dalil yang global tadi, keluarlah satu hukum Walau buddha an-na'rifah Suruh tahu Maka kita harus mengetahui apa syarat-syaratnya Syarat dari mujtahid tadi Falaisa kullu syaksin yahiku Lahu al-ijtihad Tidak semua orang itu berhak untuk melakukan ijtihad Waliza oleh Fainana, itu Hazel nudhifu hazal amra' ilal amra'ini Alla zaini zakaruhuma' al musonifu. Oleh karena itu kami tambahkan yaitu pensyarah Di pembahasan ini hazal amr maksudnya pembahasan mujtahid Kami tambahkan pembahasan tentang mujtahid Ditambahkan pada dua pembahasan yang disebutkan musonif Karena yang disebutkan Musonif, kita lihat di mata Nama tadi, yaitu e, Dalil ijmu, Mujmal Adilatul Fikih al-Ijmaliyah Kemudian yang kedua, Kaifiyatul Istidlal Biha, kemudian bersarah Menambahkan satu poin lagi Pembahasan, atau ini masuk di Usul Fikih, gitu Yaitu tentang Mujtahid Panakulu kami katakan Ilmu usulul Fikih, huwa ilmun yadrusu Kita katakan bahasa ilmu sul-fiqir itu ilmu yang Mempelajari tiga hal ya. Kalau dimakan dua saja Kemudian ditambahi satu Al-awalu ardillah tul-fiqir al-ijmaliyatu Tadi dalil-dalil fikir yang global Bukan yang tafsiliyah Tapi yang ijmaliyah Asani kaipiatul istifa Dati minha Bagaimana mengambil uh, Memanfaatkan dalil-dalil mujmal tersebut kemudian yang tiga halul mustafi di keadaan kriteria dari mujtahid jadi membahas ilmu sulfiqih membahas apa tadi dalil mujmal dan bagaimana memanfaatkan dalil mujmal tersebut agar bisa menelurunkan hukum kemudian yang ketiga adalah membahas tentang mujtahid itu sendiri yaitu mujtahid adalah yang menggunakan dalil global tadi namanya mujtahid Ya kala, 10 jaar is het al tijdje, een ta'ala is het een tijdje, een tijdje is het een tijdje, een tijdje bab het een tijdje, een di kitab het ini Yasta'idda een ilmi is het een tijdje, een mempersiapkan untuk dan, dia menyebutkan Fakola wa abu usulil fiikhi aqsa Wa Usul abu usulil aqsa mul kalami wal amru wal nahyu wal amu wal khasu wal mujmalu wal mubayan Wal zuhir wal muamal wal af'al wal nasikh wal mansuh wal isma wal akbar wal qiyas wal halr wal ibaha wat tartipul wa sifatul mufti wal mustafti wa ahkamul mujtahidin bab, bab pembahasan dalam muslim itu macam-macam kalam kemudian amar nahi larangan amar perintah nahi larangan am umum dalil yang sifatnya umum khos sifatnya khusus mujmal global mubayan telah dijelaskan wa zahir yang zahir lebih kuat muawwal kemudian Af'al, nanti afalun Nabi ya Perbuatan Nabi, dibahas di situ Nasih Mansuh, yang menasih Menghapus me Dan yang sudah dihapus, kemudian Ijma, kemudian akhbar Nanti hadis, kiyas Kemudian haram, ibahah Kemudian Tartibul Adilah, urutan dalil Atau prioritas dari dalil Nanti yang dikedepankan yang mana dulu Wasifatul sifatul mufti ya kriteria een mufti yang memberi fatwa dan juga al mustafti yang meminta fatwa waakamul mujtahidina, yaitu hukum-hukum yang dikeluarkan oleh para mujtahid. de mustahten. baban-baban, er darsan een aantal onderwerpen. We gaan het over het per van de wetten. We gaan het over het onderwerp van de Tadi e, Tartibul Adilah Tadi ya prioritas Dalil ya Mana yang dikedepankan ter, e, Ketika nanti terjadi e, Pertentangan secara Zohirnya Pertentangan secara Zohir Kemudian Pembahasan tentang Aksamul Kalam Karena tadi bab-bab usul fikih Itu disebutkan di sini Dari Aksamul Kalam sampai e, Akam Al-Mujdahid Basan pertama, Aksamul Kalam, Pembagian Kalam. al Papu al-Awwalu Aksamul Kalami, Pembagian Kalam, al Musonifu Rahimahullahu Ta'ala, Fa'amma Aksamul Kalami, Fa'aqollu, Ma yatarokapu, yatarokapu Minhu Al-Kalamu, Ismani Awismun wafi lun. Auvi lon wa harfon, awismun wa harpun. Wal kalam uyang ila amrin, wanajin wa kobarin, was Macam-macam kalam. Minimal susunan kalam itu adalah dua isim, atau is satu isim satu fiil, atau satu fiil satu huruf, atau satu isim satu huruf. Dan kalam terbagi menjadi amr, nahi, kobar dan istikhbar. Is is tibam Tu'ta baru al-luwatu al-arubiyatu min ahami Masa diri ilmi usulil fikhi Bahasa Arab ya, Teranggap menjadi Sumber ya, atau Asal atau sumber dari ilmu, Terpenting dari ilmu usul Sun fiqh termasuk sumbernya adalah bahasa Arab sehingga di sini membahas tentang apa? Kalam. Alasannya gitu. Walid wa lidh al usuliyuna bi kalami wa Oleh karena itu, para ahli usul fiqh menjelaskan kalam dan pembagiannya. Wa takallama al musannifu fi hadzal babbi ala mas'alataini tata'alaku bil kalami wa udifu salisatan Wahiya dan Musonif ya, membahas bab ini dalam dua poin, dalam dua pembahasan yang berkaitan dengan kalam. Dan saya tambahkan yang ketiga. Al-Ula pembahasan pertama, poin pertama. Ta'riful kalam. Wa Ta wama lam yazkurhu al-musonifu. Ta'riful kalam, definisi kalam tidak disebutkan Musonif. Ya. Imamul Haramai. Wa huwa luwotan secara basa matah sulubi fa'idatun. Kalam adalah sesuatu yang dengannya itu tercapai didapatkan fa'idah. in dan nuhat, Adapun menurut ahli Nahwu. Lama Nahwu. lafzu al-mufitu al-muraqab. Lafad yang berfa'idah, memberikan fa'idah dan tersusun. Misal contoh Allahu Rabbuna, Al Islamu Dinuna. Tadi definisi kalam. Asaniyatul aquluma yataraka buminhul kalam. Minimal susunan kalam. al musannifu rahimallahu taala anna aqala ma yataraka buminul kalamu arbaatu asya'a. Maksudnya menyebutkan bahasanya Kalam itu minimal tersusun ya, Dari Empat jenis ini Jenis pertama tersusun dari Ismani Dua isim, misal As-sholatu wajibah tun. Ini kalam, dua isim Sholat isim, wajibah isim Kemudian ismun wa filun isim dan fi'il Contoh, shawma al-muslimuna Shawma fi'il Al-muslimuna, isim Ya, tadi asolatu, wajibatun, mubtada dan khobar ya. So, al-muslimenya fi'il sama fa'il Yang ketiga fi'ilun wa harfun, satu fi'il satu huruf Ma hajjah, hajjah ya hujuh, Ma huruf, hajjah, fi'il Dia tidak berhaji Catatan Karki Lam yaudda al musonifu rahimahallahu ta'ala al domiro al mustatiro fi wa wa'addahu akharuna li'anau fukmi al malfudi Musonif rahimahallahu ta'ala tidak menjadikan domir, mustat domir mustatir di dalam fiil hajja Tidak menganggapnya Musonif rahimahallahu ta'ala tidak menganggap adanya domir mustatir di eh fiil di dalam fiil hajjah. Adapun eh uh, yang lain selain musonif itu menganggapnya sebagai uh, dianggapnya sebagai bagian dari kalam sehingga terhitung. Li'annahu kana dhomir mustatir tu fi hukmil malfudz, dihukumi terucapkan. Sehingga menurut yang lainnya ada itu pendapat jumhur uh, kata kalimat mahajjah ini adalah terdiri terdiri dari tiga kalimat. Tiga kata maksudnya Yaitu mah huruf, haja fi'il, kemudian domir yaitu isim, domir mustatir Pendapat jumur ini tiga kata Karena domir mustatir dihitung Kalau tadi mustanif tidak menghitungnya tidak menganggapnya, Sehingga tidak dihitung Tapi yang lainnya pendapat yang lainnya mengatakan eh, ini dihitung Dihitung kata sehingga jumlahnya tiga Kemudian yang keempat ismun waharpun, isim dan huruf Contohnya, misaluhu Ya Allah, Ya Allah Di situ ada ya, huruf, kemudian lafuzul jalalah, isim Hakazakola al-musanifu, kola wa kola akhiruna inna taktiro at'allaha Inilah kata musallif seperti itu. Tapi pendapat lain mengatakan bahasanya uh, takdirnya adalah ad'unloha. Saya menyeru pada Allah. Wa huwa roji'un roji ilal ismi wal fi'li. Maka kalau seperti ini susunannya adalah uh, isim dan fi'il. Atau fi'il dan isim. Karena arti ya itu adalah takdirnya ad'u. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Maka itu uh, mayoritas ya, mayoritas uh, itu mayoritas Nuhad itu mengatakan bahasanya uh, kata itu Ya Allah atau Ya Zaid itu sebagai kalam karena takdirnya Ad'u Ad'ullah atau Ad'u Zaitan. Aunat di Zaitan. Maka ini jumlah ini tersusun dari uh, fiil dan isim. Asal uh, asal isatu aksa mul kalami. Poin yang ketiga. Waan yang ketiga adalah macam pembagian kalam Waqatakadzakar al-musonifu rahimallahu wa ta'ala Inkisa mal kalami bi'atibaro ini Musonik telah menyebutkan yaitu pembagian kalam dari dua sudut pandang, dua sisi Al-awal inkisa mul kalami bi'atibari madlulihi Pembagian kalam dari sisi uh, kandungannya atau isinya als je een kalama yang is het een soort ila arba'ati kalame die je dari sisi Je moet je kopen. Je moet je kopen. Je moet je kopen. Je moet je kopen. Istighbar moet je kopen. Je moet je kopen. Je moet je kopen. Amr adalah menuntut untuk dilakukan sesuatu ya contohnya kum uktub amar. Sani wanahyu nahi, larangan. Wa wa tu la yaitu menuntut untuk meninggalkan sesuatu. Lataktub, latakum. Kemudian wal khabar huwa ma yaqta milu as-sidqu wal kadzibu lizatihi. Khabar ya yaitu kalam yang ada kemungkin bisa disifati jujur atau dusta berdasarkan zatnya dari sisi zatnya, misalnya pak jaazitun, alkomazitun dan seterusnya. Arabi Ar walistif baru, wah walistifhamu. Pertanyaan, bentuk pertanyaan, Uslub istifham, alkomazitun, misalnya seperti itu. Ini tadi yang pembagian berdasarkan matan itu ada empat tadi kalam berdasarkan e, kandungannya dan kandungan atau isinya. Wa yumkinu an in innal kalam ma yanqasimu bi atibari madlhi ila ismayni. Kemudian kata syarih dan bisa kita katakan bahasanya kalam itu ter terbagi menjadi dua dari sisi apa? kandungannya. Nah ini menurut ilmu balaghah. Al-awalu <tik> al-khabaru khabar wa huwa ma yatamilu as Sidaku wal kazibu lidatih yaitu yang bisa ada bisa disifati ada kemungkinan uh, jujur dan dusta dilihat dari zatnya semata-mata dilihat zatnya tanpa uh, mempertimbangkan yang lain misal ashamsu musriqatun Mata ritu terbit, palma taru wazirun, dan hujan itu deras. Wasani al-insya'u wa huwa malayahtemil asitaku wal gazibu lizzatihi. Dat is watu yang tidak apa, tidak mengandung, tidak bisa disifati, jujur ataupun dusta, semata-mata zatnya. Misal contoh al-amru, perintah. Ya, tadi misalnya um, enggak bisa disifati, ini, ini bohong, ini dusta enggak bisa. Gak bisa disifati dusta Atau jujur Wanahyu larangan juga demikian Walis tifam juga demikian Kemudian tamani Pengandaian, berandai-andai Ya biasa dicontohkan Para Ulama itu Laitas syababa Ya'udu yauman Andai saja Masa muda itu kembali Sehari yaitu tadi, uh, insya insya itu tidak bisa disifati uh, benar, uh, jujur, ataupun dusta ini mungkin yang lebih tepat kalau dari sisi ilmu uh, balawah ini hanya dibagi menjadi dua dibagi menjadi dua secara global kemudian nanti dirinci contoh-contohnya yang masuk uh, insya yang mana saja Karena tadi hanya dibagi Khobar sama Insya Nah kalau Menurut Musonib, ya Ini pembagian juga tapi Tidak dibagi secara Tidak dibagi secara global dulu Langsung dirinci, pokoknya ada Empat, Amr, Nahi Khobar, Istighbar Nah kalau dari Pembagian yang lain Itu di, di, dikelompokkan Yang empat itu dikelompokkan ya, Kelompokkan Jadi dua kelompok, kelompok khabar sama kelompok e, insa. Dan itu lebih pembagian yang lebih bagus yaitu yang dibagi menjadi e, khabar sama sama insa. Adapun kalau di Jamul Jawami itu kalam terbagi menjadi tolap kemudian khobar, kemudian insaf. Itu kalau di Jamul Jawami. Nah, demikian dulu yang bisa kita. Baca dan kita pelajari pada pertemuan kali ini ya, Karena tadi terkendala, terputus juga Sudah masuknya sudah sudah lebih 15 menit lebih Kita menunggu teman-teman yang lainnya agar maksimal mendengarkan Tapi ternyata malah ada halangan sehingga Kurang sebenarnya nanti pencapaiannya untuk pertemuan pada kali pada sore hari ini ya. ya nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan ya. silakan dipelajari dibaca ulang dan dibuka referensi yang lain dibuka referensi yang lain kalau ini sudah diulang-ulang kemudian sambil dilihat di referensi lain sarah warokot yang lain yang mungkin ada tambahan faedah Tidak masalah kita membaca itu. asalkan tidak memberatkan. Tazakumul khaira, semoga bisa bermanfaat dan bisa kita pahami. Matatim bi dua ikbaratul majelis, subhanaka Allahumma bihamdika, shalla laa ilaaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.